Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setiap teteh yang dirahmati, dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya kesempatan di pagi hari ini kembali menjumpai Anda insyaallah selama satu jam ke depan di acara Tetehan Kalbu. Nah, sekarang saya sudah berada di tengah-tengah ibu-ibu yang sudah cantik. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam <tuk> warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kalau gini saya senang nih udah cantik, semangat lagi masyaallah. Dari mana ini, Bu? dari ya, kanjong ya, priuk. Kalian ya Bu orang priuk ya. Saya dulu kecil di Priuk. Oh, yang sini mau ngobrol-ngobrol aja nih. Assalamualaikum. Ini dari mana ini? Sukapura Iya, Subhanallah. Saya semua ya, Bu ya. Alhamdulillah. Tadi lancar ke sini. Alhamdulillah. Iya, baik. Nah, pemirsa, insyaallah selama satu jam ke depan kita akan membahas satu Asmaul Husna yaitu Al-Qabid atau Allah Maha Pengendali. Masih bersama dengan Ustaz Am Amiruddin Mangga Ustaz silahkan Waalaikumsalam wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu? Sehat? Ya, alhamdulillah. sehat? Alhamdulillah sehat ya. Ustaz Gak macet ya Ustaz tadi ya alhamdulillah. alhamdulillah ya lancar ya Iya. Baik Ustaz kita akan membahas Sampai akhirnya kita kepada salah satu asmaul husna Yaitu Al-Fabit atau Allah Maha Pengendali iya. Atau Allah Maha hmm. Menggendang Segala sesuatunya Mangga Ustaz silahkan jelaskan Al-Fabit itu sehat. Iya Uh, Al-Qobid hmm. atau kalau kita pakai huruf ya, Jadi ya Qobid hmm. Itu artinya yang mengendalikan hmm. Yang maha mengendalikan Atau Qobid itu diambil dari kata Qobaldo Artinya menggenggam hmm. Karena Allah menggenggam kita Maka Allah yang mengendalikan uh, Apa yang ada pada diri kita hmm. Ibu uh, serta para pemirsa titiwan Sebenarnya Uh, ada bagian dalam diri kita kita tidak ikut campur di situ. Hmm. Ibu berkedip enggak? Uh -huh. Ibu ikut campur enggak berkedip? Uh -huh. Ibu atur atau refleks aja gitu. Heeh. Uh -huh. ya kan? Nah, itu berarti ada yang mengendalikan. Iya uh -huh. kan? Uh -huh. Nah, gitu. Uh, kemudian sekarang jantung ibu sedang memompaan darah. Uh -huh. Saya ingin tanya, ibu mengendalikan enggak? Enggak, uh -huh. pasti ada yang mengendalikan. Mm -hmm, Makanya mm -hmm. ketika pengendalian Allah itu Allah cabut Berapa ibu harus bayar untuk memompakkan Gak nah, bisa terbayar Bu ada orang yang Mengalami kegagalan bernapas mm -hmm. Itu dibolong di Dilubangin yeah. Diberi mm -hmm. ventilator mm -hmm. Jadi dibantu mm -hmm. Masuk ruang ICU mm -hmm. Begitu pengendalian Allah untuk Bernapas itu mm -hmm. dicabut yeah. Betapa tersikanya manusia. Mm -hmm. Nah, mm -hmm. jadi ini saya ingin mengatakan makanya Allah itu kau maha mengendalikan, mengendalikan, ya maha menggenggam. Mm -hmm. Nah, e, ternyata dalam hidup ini ada bagian yang memang itu otoritas Allah, kuasa Allah mm -hmm. mengendalikan, ya. E, ada yang e, mekanisme tubuh kita itu Allah mengendalikan, mm -hmm. ya gitu. Mm -hmm. Tapi ada memang yang bagian dari ada isyiar kita hmm. ya. Hmm. Contoh, Ibu datang ke sini pasti dengan segala persiapan kan, Bu? Hmm. Ya, persiapan jelas bikin seragam <laughs> Oh, sudah ada ya. Beli bergonya, netting. Ya. <laughs> Jadi Ibu pasti ya. Nanti seragamnya apa? Iya. Gitu kan direncanakan ya. Hmm. Perginya pakai apa? Hmm. Jam berapa kumpul di rumah siapa atau di tempat mana gitu kan. Hmm. Nah, Ibu Uh, ada saat dimana memang untuk datang ke sini ibu yang seolah-olah mengendalikan, ya, ya. seolah-olah tapi ibu walaupun ibu yang mengendalikan ibu yang punya rencana hmm. siapa uh, apa di mana kumpulnya pakai apa itu kan kita yang mengendalikan, ya, ya kan? Hmm. Nah, tapi ibu ada pengembali yang, ada pengendali yang inti. Kalau tiba-tiba ibu migran, hmm. migran. Iya. terus nafas sesak ya sesak mm -hmm. itu ya ibu jadi perih ini enggak Enggak, berhati-hati nah. nah, jadi saya ingin mengatakan bahwa dalam hidup ini mm -hmm. ada yang memang dikendalikan oleh kita dan ada yang dikendalikan oleh Allah, Allah Subhanahu wa, wa ta'ala Makanya ada uh, anggapan gitu bahwa Manusia boleh berencana tapi Allah pun juga Yang menentukan atau mengendalikan nah. Salah satunya itu ya esat ya Jadi dari situ, saya uh -huh. juksur, uh -huh. itu lahir konsep Tawakal, jadi gini uh -huh. Saya itu ingin menjelaskan uh -huh. bahwa Allah itu yang maha mengendalikan mm -hmm. Itu melahirkan konsep Apa yang disebut dengan tawakal mm -hmm. Ibu sering kan dengar istilah tawakal? Iya Nah, mm -hmm. Yang kita dengar tawakal itu apa? Jadi tawakal itu Baru seseorang itu disebut tawakal Kalau ternyata di dalamnya ada empat unsur. Apa saja itu? Nah, apa aja bu? Apa aja? Satu, <laughs> eh, satu Dalam tawakal itu harus ada Usaha manusia Usaha mm -hmm. ikhtiar manusia. Mm -hmm. Harus ada ikhtiar manusia. Ya, usaha se sebaik mungkin. Mm -hmm. nah, makanya katanya orang yang tawakal itu selalu berikhtiar sampai titik darah pengadilan mm -hmm. Ya kan gitu. Mm -hmm. Jadi ikhtiar itu sungguh-sungguh. Kalau ibu mm -hmm. ngajarin anak, sungguh-sungguh. Kalau ibu ngapalin Quran, sungguh-sungguh. Jadi yang penting ibu belajar dulu ngapalin Quran ternyata Bu setelah Ibu hafal kan ya alhamdulillah Ibu hafal qul <tuh> ansur bina <tuh> Kulhuwaloh dan ina aswena. Alhamdulillah, ibu empat surat h, ahinnya kata ustaznya ibu sekarang kita perlu ngapalin waduhah. Ibu ngapalin waduhah, ternyata begitu hafal waduhah yang cepat terhapus. Apalagi sudah sudah berumur sudah. Ya. Jadi, tes je, ternyata setelah ibu itu ngapalin waduhah pulang-pulang berubinas lupa, kalau beli palak lupa, kulbuyan aje lupa. Tapi yang isa katakan, enggak masalah. Karena yang Allah lihat itu kerja kerasnya, iktiarnya. Akhirnya ada ibu-ibu, sudahlah, -ibu, mendingan lupa. Waduhah, tapi yang empat. <laughs> <laughs> Bukan? Yang isa katakan di sini, betapa tugas kita itu ikhtiar yang sungguh. sungguh. Saya sering bicara sama mahasiswa saya di kampus. Saya bilang, coba e, belajar. Ini mahasiswa F 1 ya anak-anakku sekalian, saudara-saudara coba belajar tunggu-tunggu sekarang ayah kalian lagi apa? lagi cari duit pak, untuk apa? untuk supaya Balang. kami bisa sekolah. oke, okay. tugas kalian tugas adalah belajar saya ya. bilang tugas kalian adalah belajar, belajar, belajar belajar. ternyata nilainya seh, seh, seh, seh, seh, masalah mungkin itu bawaan lahir ternyata para mahasiswa setuju iya, itu bawaan lahir jadi dalam tawakal itu satu harus ada ih ya. yang kedua dalam tawakal itu harus ada kekuatan doa. Nah, kenapa ibu berdoa itu kembali kepada rumus karena ibu yakin betul Allah yang mengendalikan. Nah, makanya di dalam di dalam Allah itu kau bid mengendalikan. Nah, dari situ doa. Ibu misalnya mendidik anak, tiap Tahajud, tiap ya ba'dah sholat, kita mengatakan Ya Allah, Ya Rahman, Ya Qobid, Ya Fatah, Ya Rodha, Asma'ul Husna yang kita hafal, kita semua kemukakan. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang soleh, Amin. anak yang sehat, anak yang jadi sumber keberkahan, Amin. anak yang jadi jariah setelah aku meninggal ke dunia yang sanai. Ya Allah, Di balik doa itu semua kan ibu sudah istiarkan, ya, Majidih, mengenalkan sama agama, Membiasakan hal-hal yang positif Nah jadi di dalam tawakal itu Ada kerja keras, ada doa Ternyata kerja keras dan doa itu Melahirkan kesuksesan mm -hmm. Benar anak ibu itu soleh mm -hmm. Pokoknya yang ibu istiarkan itu Benar berhasil mm -hmm. karena dan doa Ibu, mm -hmm. orang yang tawakal itu Dia syukur, mm -hmm. dia gak nepuk dadanya mm -hmm. Ya anak kamu hebatnya soleh Siapa dulu ibunya Rini agak-agak, iya. Wiwi nih, wiwi, atas wiwi susila wasi. Nah, gitulah. Gitulah. Wiwinya saja solehnya jelas dong anaknya soleh. Nah, itu berarti dia tak kabur. Jadi, tapi kalau ternyata kita ini sudah ikhtiar mendidik anak, sudah doa, ternyata enggak sukses, kita sabar. Kita belajar dari kegagalan. Nah, jadi keyakinan bahwa Allah itu kau, mm -hmm. ya, maha mengendali melahirkan kita, atau bu, kerja keras, mm -hmm. doa, syukur mm -hmm. dan mm -hmm. tazkiah. Iya, kan? baik dan salah satunya adalah mengasihkan kita menjadi seorang yang tawakal. Betul. menjadi seorang yang tawakal itu juga kan sangat sekali, kau, kita tidak bisa memupuknya ya. Nah, kalau misal kita akan bahas tawakal seperti apa, kan, itu tetap bersama kami di Tizian, kolbu. Insya, Insya Allah. Allah. lagi di titik angkau dan kita masih membahas salah satu asmaul husna yaitu al-cobis dan waktunya saya untuk memberi kesempatan pada ibu-ibu yang mau bertanya langsung saja silakan Bu dengan ibu siapa ya silakan, bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh waalaikumsalam... Pak Ustaz saya nanya nih Atau nama ya? saya Pipin Suhari ya, bagaimana agar kita dapat mengendalikan hati apa mengandalkan diri dalam kebaikan itu saja itu saja pak ustadz ya, ya. terima kasih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam, waalaikumsalam. ya berarti ada hubungan dengan apa yang ya. kita bahas awal kali tuh ya, Ustaz, ya jadi gini mungkin hmm. yang bisa saya tangkap dari pertanyaan ibu tadi hmm. uh, ibu titin ya, ya. Uh, begini Bu Titin, mungkin tadi mengatakan bahwa Allah itu maha mengendalikan, tapi kadang-kadang ada orang yang tidak bisa mengendalikan diri kan? Uh -huh, uh -huh. Nah, bagaimana cara mengendalikan diri? Tadi yang ingin saya garis bawahi adalah Allah itu maha mengendalikan, tapi Allah juga maksudnya ada bagian yang memang hanya Allah yang mengendalikan, seperti jantung kita berdetak, mata kita berkedip, uh -huh, uh -huh. ya, usus kita mencerna makanan yeah. itu. Allah yang maha tapi Allah itu memberikan kepada kita perangkat untuk menentukan sikap. Mm -hmm. Allah memberikan kepada kita pemikiran, kemampuan berpikir. Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk merasa, mm -hmm. ya. Nah, Allah memberikan perangkat-perangkat itu. Allah memberikan alat indera, Allah memberikan kemampuan berpikir, Allah memberikan kemampuan rasa keberagamaan gitu. Nah nya manusia akan dimintai pertanggungjawaban hmm. tentang wilayah yang hak pengendalian yang diberikan pada kita. Hmm. Jadi gini, Allah yang mengendalikan uh, yang ada dalam tubuh kita yang di luar kemampuan kita. Hmm. Tapi bukankah Allah Sudah ngasih kepada kita kemampuan berpikir, ya? ya? Hmm. Kemampuan menentukan sikap. Hmm. Ya. Istilahnya itu free choice, memilih kebebasan hmm. memilih hmm. untuk benar, untuk Uh, tidak benar mm -hmm. Untuk jujur Untuk dusta Ya kan mm -hmm. Allah ngasih pilihan kan? mm -hmm. nah, Berarti Allah nanti akan meminta Pertanggung dari kita Tentang uh, Wilayah yang diberikan pada kita Yaitu pengendalian diri mm -hmm. Nah itu sebabnya memang Setiap muslim Wajib belajar Mengendalikan diri mm -hmm. Contoh sederhana Ibu marah mm -hmm. Boleh gak marah? Boleh Boleh Asal uh, Jelas mm -hmm. Untuk apa marah mm -hmm. Berapa lama marah Gitu kan mm -hmm. Nah agama memberikan ini Bu apa pelonggaran uh, memberikan apa peter, pola ya. apa uh, hmm. aturan main dalam marah hmm. nah apa kata nabi kalau eh nabi perlihat orang yang lagi marah oh mesti tegang orat leha orat oh, gitu kata nabi kalau mereka sa'al itu tentu setan yang ada dalam tubuhnya lagi berarti hmm. itu Uh, apa kita disuruh mengendalikan diri Bu Eh pengendalian dirinya dikembalikan ke kita lah, saya marah Terdengar marahku saya oh gitu alhamdulillah mm. <tihan> itu harusnya bisa hmm. mengendalikan Jangan sampai ibu ke anak, -anak. sini Ani auzubillahiminasyaitanirrajim <tuh>. Alhamdulillah sempat. Jadi untuk gila itu harus pakai hati. Ini Ani, aku bilangin hati sama ini. Sempat alhamdulillah. Jadi aku bilangin pakai hati. Ibu marah sama anak ibu. Nah kata Nabi itu bentuk pengendalian bu. Jadi ada wilayah yang mm -hmm. harus dikendalikan oleh kita. Mm -hmm. Setelah kita tahawul, setelah kita baca Alqurullah ternyata masih marah juga. Apa kata Nabi berwudhu mm -hmm. Iya. Berwudhu. Ternyata setelah berwudhu masih marah juga. Apa kata Nabi solat Iya. Mm -hmm. Dan ternyata becet-cece ibu-ibu mm -hmm. saya lihat semarah apapun orang. Kalau udah solat dia nabi. Iya. Mm -hmm. yeah. Gak ada yang Allah wakar. Wajah, wajah. Assalamualaikum. Apa lu? Marahnya dilanjutin ya, Ustaz. Enggak ada. Kenapa? Itu namanya pengendalian. rata-rata orang kalau di marah, bodo terus salah menyesali ya. ya, ataupun ada kalau mungkin ada saya pernah baca gitu ya kalau misalnya kita lagi marah ya udah posisi kita harus duduk. Ya. Nah, kalaupun kita lagi nggak duduk ya udah tiduran aja kali ya, jadi nggak mungkin marah gitu mungkin ada apa allah um, memberikan juga uh, satu ilmu juga ya Ustaz ya, ya bahwa ada trik-triknya atau tipsnya supaya kita bisa mengendalikan marah dan emosi kita hmm. karena um, mau pun juga kalau kita marah pasti mau kita jelek tau nggak ya <tuk> gitu kan mm, gitu kan pasti jelek banget deh <tuk> jadi, <tuk> jadi jadi intinya PCC ini ibu, hmm. ibu bahwa hmm. tadi kan ibu bertanya allah maha mengendalikan kenapa kita tidak bisa e mengendalikan hmm. karena pengendalian diri itu wilayah kita hmm. tadi mengendalikan marah Mengendalikan emosi belanja Nah itu Bu kalau udah ke M2 M2 Bu? Mangga 2 Mangga 2 M2 Nah kalau udah ke M2 Oh sini lagi, sini lagi Padahal kaki ibu udah pegel Kalau kaki ibu udah pegel itu tuh kaki berbisik Mem aku udah gak kuat mem. Tapi apa? Ibu tidak bisa mengendalikan iya, jiwa belanja mm -hmm yang paling parah suamihin pilih sambil cemberut enggak mas ya bentar dong ini tidak pengertian sama ini ya. nah ini artinya kan jadi ada wilayah yang memang kalau bicara mengendalikan itu ada yang wilayah kita Ia. mengendalikan betul. Tidak gini. Kok mama enggak bisa mengendalikan diri? Allah maha pengendali. Enggak bisa gitu. Allahnya tidak lain lagi sih, Ibu kata suangnya itu, Mama Mama tu punanya di kok tidak bisa mengendalikan diri?" Iya. Ayah Allah al-Haqq. Allah maha pengendali. ini dikendalikan sama Allah. Ah, itu salah. Itu keliru. Ya, itu keliru. Karena itu bukan, itu wilayah kita. Nah, ya, betul. Karena itu wilayah kita. Ya Ustaz, kita kasih kesempatan lagi ya, ya. mau bertanya. Siapa? Dengan ibu yang belakang. Sini ya, gantian ya. ya. Ada Adamik yang belum ya? Ya, silakan, Ibu. Dengan ibu siapa? Maaf ya, Ibu ya. Maaf, maaf pun. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Rahmaniyar nah, Saya mau bertanya Pak Ustaz ya, ya. Kategori seperti apakah Yang Allah bukakan hatinya Untuk tetap berada di jalan Allah Terima kasih Pak Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wa warahmatullahi wabarakatuh. Kategori atas majata Seorang yang punya ya, untuk tetap bisa di jalan Allah Dalam arti kata seorang itu bisa disebut Sebagai orang yang mengendalikan diri Ya Uh, pertama Bu, dalam diri kita itu perlu disadari selalu ada pertempuran jiwa. Ibu pernah gini enggak? Ya. Pergi enggak ya ke pengajian? Pergi. <tuh> Kalau pergi pasti Ustadznya enggak enak. <tuh> oh enggak <tuh> gitu ya? pasti kalau enggak pergi nanti Ibu DKM negur lagi. Enggak saya hanya ingin bertanya sama Ibu, pernah terjadi konflik batin padahal itu untuk kebaikan? Iya. Nah, disitulah saya hanya ingin menunjukkan bahwa dalam diri kita itu istilah saya ada pertempuran, pergolakan batinnya. Karena di dalam Al-Qur'an diungkapkan dalam diri kita itu ada yang disebut Inna nafsala amma rotundi Ada jiwa-jiwa Jiwa-jiwa yang mendorong kita Kepada keburukan apa itu jiwa-jiwa yang mendorong Hal-hal buruk lah gitu ya Tapi ada juga Dalam jiwa kita itu yang disebut Dengan nafsumut Jiwa-jiwa yang mendorong kepada kebaikan Dan setelah berbuat baik kita menjadi tenang nah, Ada bu Awalnya kita punya jiwa baik Tapi pada Saat mau melakukan, ya. kok muncul jiwa buruk. Bicu. Contoh, ibu mau tidur, ya Allah, aku pengen tahajud. Jiwa baik nggak? Ya. Dorongan baik. baik? Ibu pasang alarm. <tuk> Alarmnya karena ibu kan susah bangun yang alarm kebakaran. Itu. <tuk> <tuk> <tuk> karena kalau alarm HP itu nggak kedengeran. Alarm wicker nggak keba kebakaran, nggak kedengaran. Pilih alarm kebakaran. Saya bangun. Bapak bu, jam berapa ibu set jam 3 Tiga. Karena kan subuh jam 4 Sekarang, jadi ibu pikir, Ya Allah, aku pengen tahajud. Itu. Saya ingin tanya, itu dorongan baik? Baik. Baik. Tapi ingat bu, ada saat begitu dorongan baik sudah ada, pada saat kita muncing melakukan kebaikan. Muncing dorongan buruk ini kan inget yang apa suara alarm apa kebakar bangun kok masih lalu ibu pikir gini lima menit lagi biar segar iya nah, ternyata ibu bukan lima menit satu jam setengah bangun jadi setengah lima saya ingin mengatakan jangan salah bahwa walaupun kita ini ada dorongan baik tapi pada saat mau benar-benar melakukan mm -hmm. itu dorongan buruk setan. Nah, itu dia, di apa ya? Kita bisa mengendalikannya dengan apa? Saya dengan kita berjaga apa itu saja. Ya? Mm -hmm. Nanti kita akan bahas pelajaran selanjutnya. Kalau besok jadi ke mana-mana Titian Kolbu akan kembali besok dalam selanjutnya tetap bersama kami insyaallah.